Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, kami aman dan kami mufassir. Kami mendengar dari keseronokan di sana dan dari sisi amalina. Maha hebat Allah, maka jadilah Dia. Maha dahsyat Dia, maka jadilah Dia. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal ummin Allahumma nfa'na bi ma 'allamta na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Alhamdulillah infi ddin wa ahad fi Allah rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab tauhid alladzi huwa akullahu alal aziz yaitu menjadi kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala kita saat ini menginjak bab yang baru setelah sebelumnya kita membahas tentang Al-Khafu mina syirki takut pada kesirikan. Sekarang kita masuk pada bab aduah ilah syahadati Allah ilaha illallah dakwah pada kalimat syahadat al-la ilaha illallah. Setelah kita lihat pembahasan awal-awal Urgensi Tauhid Atau perintah kepada kita untuk bertauhid Mentauhidkan Allah Dijelaskan pula fadlul Tauhid Keutamaan Tauhid yang dapat menghapuskan dosa-dosa Dan juga orang yang merealisasikan Tauhid dengan benar Maka dia akan masuk surga tanpa hisap Lalu ditambah dengan penjelasan al-khawfu min yaitu takut terhadap lawannya tauhid yaitu kesyirikan. Nah, saat ini yang namanya manfaat tauhid tadi itu tidak kita peroleh sendiri. Namun daklah juga didakwahkan kepada orang lain. Sehingga di sini beliau itu jelaskan kalau kita sudah mengetahui Tauhid itu penting Keutamaannya itu begitu besar Kita juga wajib waspada Pada kesyirikan Maka kalau kita punya ilmu Maka hendaklah dakwakan Tauhid tersebut Inilah yang jadi dakwah yang pertama Kata beliau jangan seperti Perkataan sebagian orang Yaitu Syekh Sulaiman At-Tamimi itu mengatakan Jangan seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan Iqmal bilhaq Watruqin nas Lakukan saja kebenaran Jalankan saja kebenaran Amalkan saja kebenaran untuk dirimu Dan tidak usah pedulikan orang lain Artinya Sebagian orang kata Syekh Sulaiman At-Tamimi Cuma mementingkan dirinya sendiri Dan tidak ingin yang lain jadi baik Tidak ingin yang lain itu bertauhid, Tidak ingin yang lain itu meninggalkan kesyirikan Kata beliau Ini perkataan Sebagian orang yang tidak berilmu Kalau kita sudah tahu Dan ilmu itu manfaat untuk diri kita Maka dakwakanlah ilmu tadi kepada orang lain Kita ajak orang lain juga untuk mengenal Allah dengan benar Kita ajak orang lain untuk bertauhid. Kita ajak orang lain untuk benar-benar meninggalkan kesyirikan dan itulah jalan para nabi dakwah mereka itu adalah dakwah tauhid. Dan dakwah di sini bukan berarti setiap orang harus punya majelis. Cukup apa yang dia ilmui, dia ajarkan misalnya orang tua pada anaknya. Suami pada istrinya. Mahasiswa kepada teman-teman atau kerabat atau kerabat dekatnya kepada orang tua yang kepada adik-adiknya misalnya diajarkan hati-hati kalau kita terjerumus dalam kusyikan diajarkan dakwah semacam itu jadi di sini ruang lingkupnya bukan hanya seorang dai mengajarkan jamaah bukan namun setiap orang punya kewajiban dakwah masing-masing di lingkungan yang bisa dia dakwahi. Ada tiga dalil Yang disebutkan oleh Syed Muhammad bin Abdul Wahab Dalam pembahasan ini Kita lihat ayat yang pertama Yaitu surat Yusuf Ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Qul Hadisabiri Ad'u ilallah Ala basiratin Ana wa manit taba'ani Katakanlah inilah jalanku Aku berdakwah Mengajak manusia pada Allah Yaitu untuk mentauhidkan Allah Ala basirah di atas ilmu Ana wa manit taba'ani Da'wah ini adalah dakwahku atau jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Ayat ini intinya menerangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dakwah pengikut beliau. Itu adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Sebelumnya. Dijelaskan oleh saya Sulaiman at Sebelum kita masuk pada ayat tadi. Siapa saja yang ingin berdakwah Kata beliau. Fal yabda' bidakwati ila tauhid. Allati huwa makna syahada. Kalau. Seseorang ingin berdakwah hendaklah mulai dari dakwah tauhid dan itulah dakwah pada syahadat yang kita yakini. Jadi maksud beliau mulailah dakwah dengan dakwah tauhid. Jangan prioritaskan dakwah yang lain. Yang utama dahulu ditekankan orang itu untuk bertauhid, imannya dibenarkan, akidahnya dibenarkan. Dibetulkan, diluruskan Apa manfaatnya dakwah dakwatuhid? Ada empat sini, saya simpulkan dari perkataan Sesulai Ma'at-Tamimi dalam Tessir Al-Aziz Al-Hamid Yang pertama Amalan Tidak kelasah Amalan itu tidak kelasah Kecuali jika seorang itu bertauhid, amalan tidak kelasa. Kecuali seorang itu bertauhid. Maksudnya, ketika orang melaksanakan solat, namun dia adalah pelaku syirik akbar, tidak bertobat, belum bertobat. Jadi ya, dia pelaku syirik akbar. Bahkan yang jadi pemimpin mungkin ritual kesyirikan Kalau dia itu sholat dalam keadaan Menjadi pelaku syirik akbar Maka amalannya tidak diterima Amalannya jadi sia-sia Amalan sholatnya bisa diterima Kalau imannya itu benar Kalau akidahnya itu benar Kalau syahadatnya itu benar Kalau dia melakukan pembatalan keislaman Dia harus bertobat Nah, itu maksud dari yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mulai dari dakwah tauhid? Karena dakwah tauhid itu adalah pokok. Karena dakwah tauhid itu adalah pokok. Atau fondasi. Sedangkan yang lainnya, syariat yang lainnya berada di atasnya. Sedangkan syariat lainnya itu berada di atasnya. Jadi kita punya fondasi, ada tembok yang berdiri di atasnya sampai pada atap. Fondasi ini harus kuat dulu. Kalau fondasinya ini tidak kuat, maka dinding yang ada, atap yang ada juga akan cepat roboh. Pondasinya ini yang harus dikuatkan Tiang-tiangnya dari pondasi tadi juga harus dikuatkan Baru temboknya tadi, atapnya tadi bisa kokoh Bisa berdiri tegak Maka dakwah Tauhid, Tauhid itu adalah yang jadi dasarnya, pondasinya, pokoknya Kalau ini lemah, maka yang atasnya juga akan cepat hancur Sehingga perlu dakwah ini jadi prioritas Yang ketiga Jika kesyirikan itu ada Dalam ibadah Jika kesyirikan itu ada dalam ibadah Maka akan menghapuskan setiap amalan Akan menghapuskan setiap amalan Tentang orang-orang yang berbuat syirik di antara ayat yang menyebutkan amalan itu jadi rusak. Ulah ikah habitat akmaluhum wafinaruhum Khalidun. Orang-orang yang berbuat syirik itulah yang amalan-amalan mereka terhapus. Mereka berada di neraka. Mereka kekal selamanya di dalam neraka. Kemudian yang keempat. Tauhid itu adalah Kewajiban pertama Bagi seorang hamba Sebelum yang lainnya Tauhid itu adalah Kewajiban pertama bagi seorang hamba Sebelum yang lainnya Jadi kalau Tauhid ada Maka amalan-amalan yang lain di belakangnya diterima Namun kalau Tauhid tidak ada Amalan pertama ini tidak ada Maka yang lainnya tidak diterima. Oleh karena itu, Syekh Sulaiman simpulkan dari empat hal tadi, fakana awwalamay yudda'u bihi fid'awah. Tauhid inilah yang jadi dakwah pertama. Ketika ingin memulai Kita lihat ayat tadi surat Yusuf ayat 108, "Qul hazi sabili. Ini adalah jalanku. Dan setelahnya disebutkan ana wa manittabaani. Ini jalanku dan jalan pengikutku. Berarti kesimpulan dari ayat ini, faedah yang pertama, dakwah tauhid itu adalah dakwah rasul dan pengikutnya. Dakwah tauhid itu adalah dakwah rasul dan pengikutnya. Kemudian faedah yang kedua dakwah yang benar itu adalah dakwah yang memprioritaskan tauhid dakwah yang benar itu adalah dakwah yang memprioritaskan tauhid di atas ilmu jadi bukan hanya bukan asal suruh orang bertawil tapi tanpa ilmu dasarnya itu ada ilmu. Maka kadang orang itu keliru karena tidak belajar ada sesuatu yang tidak sampai syirik namun masuk amalan yang tidak ada tuntunan dihukumi syirik. Ya ini harus dibedakan. Contoh misalnya Selamatan kematian Terlalu kita katakan itu tidak ada tuntunannya Namun orang yang melakukannya Bukan disebut orang musyrik Ya, Orang yang melakukannya Bukan disebut orang musyrik Cuma yang jelas dia Dia beramal tanpa dasar Ini bukan orang yang berbuat syirik ini Karena selamatan kematian Tidak ada sanggup pautnya dengan kesyirikan Kecuali kalau ada tumbal Ada sesaji di dalamnya Dan ritual yang ada rata-rata tidak seperti itu maka harus di atas basirah, di atas ilmu. Dakwah tauhid itu harus di atas ilmu. Jangan cuma melarang orang dari sesuatu namun salah arah. Karena konsekuensinya nanti memperlakukan orang yang beramal tanpa tuntunan dengan orang yang berbuat syirik itu berbeda. Kalau kita tahu orang itu berbuat syirik tidak boleh sholat di belakangnya. Namun kalau orang yang ya cuma beramal Amal yang tidak berguna, dia tidak punya ilmu Atau cuma ikut tradisi saja Atau ikut orang banyak Sah, sholat di belakangnya Maka karena Tidak pakai basiroh, tidak pakai ilmu Salah jalan Kemudian faedah yang lainnya lagi Da'wah yang benar itu adalah dakwah yang mengajak pada kebenaran Bukan dakwah yang mengajak pada Diri pribadi Jadi dakwah yang benar Adalah dakwah yang mengajak pada kebenaran Bukan dakwah yang mengajak pada diri pribadi Karena sebagian orang ada yang berdakwah cuma ingin cari masa, ada yang berdakwah ingin cari kekuasaan, ada yang berdakwah biar nanti dipilih, dicoblos. <tuh> Jawab punya maksud-maksud dunia. Dakwah yang benar itu bukan ngajak kepada individu, dakwah yang benar itu mengajak orang ikuti kebenaran. Berarti kalau ikuti kebenaran Bisa dari siapapun Ketika gurunya Adalah si A Ada datang guru yang lainnya Maka dia Juga belajar pada yang lainnya Selama yang diajarkan itu benar Tidak fanatik pada satu guru ya, Tidak fanatik pada satu guru Jadi gurunya ngajak tidak fanatik pada Satu guru Silakan ambil ilmu dari yang lainnya Asalkan yang diajarkan itu benar Maka da'wah Tauhid Atau da'wah yang benar Itu adalah seperti itu Bukan mengajak pada ormas Bukan mengajak kepada individu Bukan mengajak kepada golongan Lihat di dalam ayat ini dikatakan Adu ilallah. Aku mengajak kepada Allah Jadi seorang daya itu mengantar Seorang itu untuk mengenal kebenaran Untuk dekat pada Allah Untuk amalannya itu makin giat Ibadahnya makin bagus Akhlaknya makin mulia. Bukan mengajak kepada dirinya Jadi kalau ada yang tidak ngaji dengan dirinya Dengan dair tersebut Dia marah Ini tanda bahwasanya dia ngajak manusia itu pada dirinya Bukan pada kebenaran Nah itu Ayat ini masih ada lanjutannya Kul hadis sabili Adu'u ilallah ala basiratin Ana wa manitaba'ani wa subhanallah wa ma ma'ana minyal musyrikin ma' suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik disini katakan subhanallah Allah itu disucikan maksudnya Allah disucikan dari apa? yaitu Allah disucikan dari sifat-sifat kekurangan Allah juga disucikan dari tandingan-tandingan yang ingin menandingi Allah dalam kesyirikan jadi segala sesuatu selain Allah Itu tidak ada setaranya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah disucikan dari Semban-sembahan selain Allah Seperti itu, maka ibadah Itu hanya boleh ditujukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata tidak ada yang Semisal dengan Allah Tidak ada yang serupa Atau yang semisal Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang kedua, hadis dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, "Ana Rasulullah Sallam lama ba'asa sa muazen ilal Yaman." Saat Rasulullah Sallam itu mengutus muas ke Yaman, mengenai tahunnya di sini. Ada ulama yang katakan 10 Hijriah atau di akhir-akhir tahun 9 Hijriah mau masuk 10. Dan ada yang sampai mengatakan sampai tahun Fatul Mekah yaitu tahun 8 Hijriah. Taruhlah di sini tahun 10 Hijriah diutus ke Yaman. Muaz ketika itu diutus ke Yaman. Kemudian dikatakan kepada Mu'az Inna kata'ati Kauman min ahlil kitab Mu'az entah disitu diutus sebagai seorang Odi hakim atau seorang wali Penguasa wilayah Nah ketika itu Mu'az diberitahu Rasulullah SAW memberitahu kepada Mu'az Inna kata'ati Kauman min ahlil kitab Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini di berjatahan Yahudi Nasrani. Karena dahulu orang Yahudi dan Nasrani jumlahnya lebih banyak di Yaman. Jadi lebih banyak daripada orang-orang musyrik. Ya, ini lebih banyak daripada orang-orang musyrik. Dan ingat perlakuannya berbeda. Kalau muas itu diutus pada orang musyrik dengan dia diutus kepada ahli kitab Nanti apa yang dia dakwakan itu berbeda Kalau kepada ahli kitab ini berarti sudah punya ajaran sebelumnya dari nabi sebelumnya Kalau orang musyrik tidak Orang musyrik cuma mewariskan tradisi-tradisi Jadi berbeda Maka ketika diutus ke ahli kitab materi dakwahnya berbeda kalau diutus kepada orang musyrik materi dakwahnya juga berbeda sehingga di situ Muaz harus mempersiapkan diri dengan benar materinya seperti apa maka ada faedah bisa kita ambil dari diutusnya Muaz di sini ketika dia diutus di Yaman kenapa kok diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau nanti akan mendatangi Alkitab Faedah yang pertama dakwah pada orang pintar dan dakwah pada orang bodoh itu berbeda. Dakwah pada orang yang pintar yang sudah tahu seperti ahli kitab, ini sudah tahu ajaran-ajaran sebelumnya, nabi sebelumnya. Namun sayangnya mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, itu saja. Itu berbeda dengan dakwah kepada orang yang tidak tahu. Seperti orang-orang musyrik, orang musyrik cuma mewariskan tradisi. Kalau orang ahli kitab mewariskan dari nabi sebelumnya, orang musyrik mewariskan tradisi yang turun-temurun. Maka ketika mereka ditanya, "Kok kalian melakukan amalan ini? Wah, ini kan sudah jadi warisan nenek moyang kami dahulu." Faedah yang lainnya Yang namanya dakwah yang namanya materi dakwah mesti memperhatikan mad'u atau orang yang didakwahi. Maka dakwahi orang-orang kota itu berbeda dengan dakwahi orang-orang desa. Dakwah remaja beda dengan dakwahi orang dewasa dakwahi anak sekolah berbeda dengan dakwahi orang sepuh. Dakwahi anak-anak TPA berbeda dengan anak-anak remaja. Enggak bisa kita pukul materinya, pokoknya dakwanya itu dakwah tauhid. Anak-anak diajarkan materi yang cuma orang dewasa yang bisa pahami. Materinya terlalu kaku. Ya, anak-anak diajar seperti materi orang dewasa enggak bisa masuk. Mereka tidak bisa pahami ketika itu. Yang ada materinya disesuaikan, bahasanya diubah sesuai dengan bahasa anak-anak. Untuk remaja lagi lebih lagi diubah lagi. Mereka senangnya guyon. Jadi materinya ada guyon-guyonnya sedikit. Ya. Anak-anak itu kalau anak-anak sering dipuji, maka materinya nanti ada ya ajak berdialog di dengan mereka. Dan materinya mungkin tidak bisa Kalau untuk anak-anak mereka diam saja Cuma satu arah, harus ada dua arah Nanti yang itu ditanya Nanti jawab, remaja Demi juga demikian Beda kalau Ngajar orang dewasa Seperti majelis, seperti ini nah, ini Cuma satu arah ya Cuma satu arah, tidak bisa Jarang kita temukan langsung dua arah Satu arah dulu, nanti habis itu Mungkin ada tanya jawab, itu ada dua Arah setelah itu Nanti untuk tiang sepu, untuk orang sepu beda lagi, ya loadingnya itu lambat, Memorinya itu sudah sudah bisa nggak bisa kepake, makanya sesuaikan materi lagi, mungkin mereka lebih senang dengan amalan-amalan, kasih tahu doa-doa, kasih tahu zikir-zikir, nanti dekatin nanti, oh ini baru diarahkan ke masalah tauhid. Makanya Nabi SAW ketika utus mu'ad Beliau ingatkan dulu, ini kamu hadapi siapa? Maka setiap orang yang juga yang berdakwah Dia tanya dulu, kalau disuruh ngisi misalnya Ini saya hadapi siapa? Orang yang sudah paham Orang yang biasa-biasa Orang awam Orang yang sudah ngaji 10 tahun, 20 tahun Kalau itu orang-orang biasa Maka dia materinya juga sesuaikan Tidak terlalu kaku sehingga ada yang materinya tidak terlalu tinggi karena orang awam yang dia dakwahi masih blank nanti kalau dia di kota juga dengan bahasa intelektual namun kalau di desa ya bahasa orang desa orang kampung ya tidak bisa dipukul rata ya masa ketika di kampung misalnya bahasanya seperti bahasa di kampus ya pakai bahasa intelektual nggak pas seperti itu nah itu ikmnya tadi kenapa diberitahu kepada Mu'adz, kalau dia itu diutus kepada ahli kitab. Nah, setelah itu dikatakan. Faliyakun awalama tad'uhum ilaih syahadatu ala ilaha ilallah. Wahai Mu'adz. Jadikanlah dakwah pertama kepada mereka. Yaitu dakwah pada syahadat ala ilaha ilallah yaitu dakwah pada syahadat Allah ilaha ilallah ai Ay ila ayyu waahidallah dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu untuk mentauhidkan Allah disebutkan dakwah ini pertama berarti dakwah tauhid mesti jadi prioritas ya dakwah tauhid itu mesti jadi prioritas Namun perlu dipahami Kalau kita katakan dakwah Tauhid itu mesti jadi prioritas Tidak mesti Materinya langsung kepada orang yang didakwai Langsung Tauhid Atau langsung membahas kitab Tauhid Perlu ada variasi, strategi Ya strateginya bagaimana? Lihat kebutuhan masyarakat itu seperti apa Kalau kebutuhannya misalnya Mereka senang dengan amalan-amalannya Diberitahu amalan-amalan namun diselipin di situ kalau di sini ada doa doa Nabi ajarkan supaya kita itu bisa sehat dihindarkan dari segala penyakit kita mohon pada Allah berarti konsekuensinya jangan minta kepada orang yang sudah mati harus ada strategi anak-anak juga demikian tidak bisa langsung bahas kitab Tawhid ini berat Remaja juga demikian, ada materinya khusus Baru nanti diarahkan kepada maksud tersebut Cuma dijadikan prioritas bukan berarti ngomong itu langsung suruh orang bertauhid Begitu juga dakwah pada keluarga Dakwah kepada adik-adik misalnya, adik, adik kandungnya Dia tidak bisa seperti itu langsung Hati-hati kamu syirik Ada dulu mukot dimah, pengantar dulu Baru bisa masuk kepada maksud tersebut Maka setiap orang itu punya strategi sendiri-sendiri Bagaimana dia bisa masuk Kenapa putus strategi Coba lihat ahli politik itu Yang ingin nyalon itu Itu pakai strategi-strategi masuk Dia masuknya itu bagaimana Biar dapat suara Ya masuknya itu apa Ada strateginya Dia gak masuk langsungnya nyogok orang tidak Ada strategi dulu pendekatan sosial ya, Pendekatan Pendekatan Sosial masyarakat itu butuh apa? Masyarakat butuh jalan? Ya baik. Tapi nanti besoknya pula saya ya. Dan coba lihat politikanya seperti itu pakai strategi. Ya, kalau suara saya di sini menang, Nanti saya akan buat lapangan untuk warga di sini. Pakai strategi dulu. Strateginya ada. Gimana buat simpati dulu. Maka dakwah juga demikian, buat simpati dulu materinya dulu yang pas. Orang senang, ya baru nanti diarahkan kepada maksud tadi. Oh, kita nanti baru tekankan akidah. setiap orang punya strategi sendiri-sendiri. Fal yakun awwala matadum ilaishahadatu allahu la ilaha illallah wa fi riwayatin illa ayyahuahidallah. Jadi dakwahkan yang pertama kali itu adalah syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'u kalidhalik. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tauhid, mereka sudah benar akidahnya. Barulah ketika itu fa Akuilmuhum anna Allah iftarat alaihim salawatin fi kuli yoomin walailatin. Barulah jari lah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Maka lihat di sini. Prioritas tauhidnya benar baru diajarkan amalan. Ya tauhidnya benar baru diajarkan amalan. Baru setelah itu dikatakan, fa'inum atau kalizalik faalimu anallah iftarudu alaihim sadaqatan tuhazumin agniyah ihim fatorodu alafukoroh ihim. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka sadaqah. Yang dimaksudkan wajibkan kepada mereka sodako di sini adalah wajibkan kepada mereka zakat. Yang itu zakat itu diambil dari orang-orang kaya di tengah-tengah mereka dan nanti disalurkan untuk orang-orang miskin di tengah-tengah mereka juga. Maka kita lihat di sini tauhid jadi dakwah utama, tauhid jadi dakwah prioritas. Kemudian, faedah yang lainnya lagi Tauhid Dan amalan yang lainnya Itu ada skala prioritas Ada dakwah yang lebih penting Itu yang kita da'wahi Baru yang lebih penting yang lainnya Baru hal yang penting yang lainnya Jadi tidak semuanya langsung diajarkan Mana dulu yang lebih penting Oh, Kita Prioritaskan sholat dulu Orang malas malas sedang sudah, sudah diajarkan akhidah benar Sholatnya itu mereka masalah Diprioritaskan sholat Walaupun situ mungkin ada orang-orang kaya Yang sudah mampu bayar zakat Zakat tunda dulu Ada skala prioritas Maka ada yang lebih penting Baru yang penting yang lainnya Yang lebih penting ya Itu yang dida'wahkan dulu Nah kalau tahu tidak diajarkan tadi Maka Islamnya tadi bisa batal. Maka tauhid jadi prioritas. Salat juga demikian. Salat menurut pendapat yang paling tepat kalau salat itu ditinggalkan walaupun dia yakini kewajibannya juga bisa membuat kafir. Maka salat jadi prioritas. Baru setelah itu zakat. Dan juga di sini ada faedah yang lainnya. Karena dikatakan di sini Dakwakanlah pada syahadat la ilaihillah, syahadat itu mesti dengan ucapan. Maka orang dikatakan Islam itu kalau bersyahadat la ilaihillah dengan ucapan. Seseorang itu dikatakan Islam kalau dia itu bersyahadat la ilaihillah dengan ucapan. Dan dakwah di sini nanti kita lihat dalam kalimat selanjutnya. Atau dalam hadis yang lainnya, dakwah itu harus ada dulu sebelum perang. Jadi dalam Islam didakwahi dulu. Ada suatu kaum itu didakwahi dulu, tidak langsung diperangi. Ya. Jadi ada dakwah dulu, penjelasan dulu, kita harus bertauhid, kita harus menjauhi kesyirikan. Sudah ada dakwah diterima Alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tauhid tidak diterima, baru bisa diajak perang. Maka dakwah masuk dulu, nasihat ada dulu, peringatan ada dulu, baru setelah itu baru ada kital, ada peperangan. Dan di sini disebutkan setelah tauhid itu sholat dan zakat kok tidak ada puasa kok tidak ada haji di sini cuma disebutkan sholat dan zakat ada beberapa alasan kenapa disebutkan cuma sholat dan zakat yang pertama kenapa cuma disebut sholat dan zakat karena dakwah itu lihat siapa yang didakwahi. Kalau yang didakwa itu orang yang tidak perhatikan sholat, yang tidak tunaikan zakat maka diajarkan seperti itu. Amalan yang lainnya nusul. Jadi tidak disebutkannya puasa dan haji bukan berarti puasa dan haji tidak ada. Namun di sini dakwah memperhatikan prioritas. Kemudian ada alasan yang kedua. Dahulu yang lebih ditetapkan ada yaitu perintah sholat dan zakat Puasa dan haji baru belakangan Ya puasa dan haji itu baru belakangan Nah makanya yang diperintah dulu Sholat dan zakat Kemudian faedah yang lainnya lagi Yang bisa kita ambil dari Hadis ini Sholat li, yang wajib itu lima waktu Dan para ulama simpulkan Yang lainnya tidak wajib Maka dari hadis tadi Iftarata alaihim khamsa salawat Diwajibkan bagi kalian Sholat itu lima waktu Maka sholat witir Dari sini para ulama simpulkan tidak wajib Karena yang wajib itu cuma lima Karena kalau witir itu diwajibkan maka sholatnya jadi 6 di sini semua disebutkan 5 Namun ada yang tidak dibatasi debat, 5 Itu 5 waktu ya yang wajib sehari semalam Ada yang tambahan Bisa masuk wajib juga Namun ada yang berharusan seperti tadi Kemudian faedah yang lainnya lagi orang-orang kafir tetap diajak pada pelaksanaan syariat Islam, pada penerapan syariat Islam. Karena sini diajak tadi kalau kalian itu sudah dakwah tauhid, suruh sholat, suruh bayar zakat. Berarti asalnya orang kafir. Ya karena khotbahnya di sini yang didakwahi sini orang kafir. Orang kafir itu diperintah seperti itu juga Mereka diperintah sholat, mereka diperintah zakat Artinya nanti di akhirat dituntut Kenapa kalian tidak sholat, kenapa kalian itu tidak zakat, dituntut Jadi orang-orang kafir juga dituntut untuk dikenakan hukum-hukum syariat Lalu faedah yang lainnya yang lagi tentang masalah zakat Zakat itu yang pertama Fa'idah yang bisa kita ambil tentang masalah zakat dari hadis ini Zakat itu adalah suatu kewajiban setelah sholat Fa'idah yang kedua Zakat itu diambil dari orang-orang kaya Dan disalurkan pada orang-orang miskin Berarti fa'idah yang ketiga Zakat tidak boleh disalurkan pada orang-orang kaya. Poin keempat lagi tentang zakat. Boleh menyalurkan zakat cuma untuk satu golongan. Di sini yang disebut golongannya golongan apa? Di sini golongan apa yang disebut? Jadi delapan asnaf. Huh? Dari 8 asnaf sini Yang disebut apa? Yang disebut dalam hadis ini apa? Di 8 asnaf yang mendapat zakat Siapa saja? Fakir Miskin Mu'allah fatukulubuhum Amil zakat Rikob Ras Fisabilillah ibnu sabil yang disebut dalam hadis ini siapa yang disalurkan zakatnya kepada siapa yang disalurkan zakatnya ha kepada orang miskin berarti cuma satu golongan tidak disebut amil zakat tidak disebut muallafatu qulubuhum tidak disebut ibnu sabil tidak disebut fisabilillah cuma satu berarti kalau kita punya zakat punya kewajiban zakat kita ingin salurkan pada satu golongan saja boleh tidak mesti dibagi delapan Ya jadi tidak mesti dibagi delapan, cuma dapat orang miskin yang sudah zakat diserahkan kepada orang miskin. Kemudian faedah yang lainnya lagi, zakat itu diambil dan disalurkan di tempat tersebut, asalnya tidak dibawa keluar daerah. Jadi kalau ada di Sleman diambil di Sleman, disalurkan di Sleman. Ya, adanya di Sleman, diambil di Sleman ya, orang kayanya itu di Sleman, diambil di Sleman, disalurkan juga di Sleman. Tidak bawa ke luar daerah. Kecuali kalau di tempat tersebut sudah mencukupi. Ya, itu baru boleh dibawa ke luar daerah. Orang Jakarta cari orang miskin susah maka dia salurkan ke tempat yang lain ya. Atau dia tinggal di perumahan elit. Tidak ada orang miskin di situ. Dia angkat keluar daerahnya. Itu dibolehkan. Karena di sini dalam hadis dikatakan, "Tukhadu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim." Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan disalurkan pada orang-orang miskin di antara mereka. Kemudian Nabi Sosalam sebutkan setelah menyebutkan kewajiban-kewajiban tadi, kemudian ada yang wajib diwaspadai. Fa'inum atau kalizalik fa'iya kawkaraima amwalihim. Kalau mereka sudah mentaatiMu dalam hal itu, maka waspadalah pada harta-harta mereka yang mewah atau harta-harta mereka yang mulia yang mereka sayangi. Artinya di sini zakat itu diambil bukan dari harta yang mahal namun harta yang sifatnya pertengahan. Bukan yang mahalnya atau bukan yang paling murah, namun yang tengah-tengah, tengah-tengah antara mahal dan murah. Maka orang yang bayar zakat tidak boleh dia pilih harta yang paling jelek. Yang paling bagus ya Dia pilih yang antara yang paling bagus dan yang paling jelek Tengah-tengah Misalnya orang ingin tunaikan zakat fitrah Dia tidak punya kewajiban bayar pakai zakat fitrah Dengan beras yang paling mahal Namun apa? Yang sifatnya pertengahan, tidak juga terlalu jelek sekali Maka dalam hadis ini maksudnya hati-hati kamu jangan paksa ambil harta-harta mereka yang mahal, ambil tengah-tengah. Dan juga dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan yang namanya zakat itu di luar kebutuhan pokok. Jadi kalau ada yang punya penghasilan di dalam setahun itu tersisa. 5 juta misalnya atau dalam setahun terisi 10 juta. Itu sudah di atas nisab ra kena zakat. Ya. Maka sisanya tadi itu sudah di luar kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok enggak masuk lagi, enggak usah hitung dimasukin di situ. Maka tidak tepatnya zakat profesi yang dibayarkan tiap bulan itu masih memperhitungkan kebutuhan pokok. Karena kebutuhan pokoknya atau brutonya itu yang diambil. Kotornya dari gaji itu yang diambil. Gajinya berapa? 5 juta. Sudah kena 2,5%. Padahal ada kebutuhan pokok yang dia harus penuhi. Mungkin untuk beli beras, untuk bayar telepon, bayar air, bayar utang. Zakat profesi tidak memperhatikan seperti itu. Zolim di sini. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar tunggu setahun. Tersisa berapa dari kebutuhan pokok yang telah digunakan Ya gampangannya Sisa ditabungkan berapa Baru ditarik zakat 2,5% simpel sekali perhitungannya Maka jangan ambil dari Kebutuhan pokoknya yang dia perlukan Misalnya gajinya 5 juta Kebutuhan pokoknya 4 juta Sisanya 1 juta Ya 1 juta yang kena zakat Tinggal dikalikan dalam setahun itu berapa Atau lihat dalam akhir tahun itu berapa Jangan sampai bertindak zolim pada harta orang lain dalam masalah zakat Islam tidak mengajarkan Menariknya dengan cara yang zolim Kemudian Nabi SAW katakan lagi Kalau tadi dilarang ambil harta yang Mereka harta mereka yang berharga Lalu Nabi ingatkan Wata Hati-hatilah kalian dari Doa orang yang terzolimi Hati-hatilah dari doa orang yang terzolimi Yaitu ambil harta orang tadi Zakat mereka dengan cara paksa Dari harta yang mewah Atau dari kebutuhan pokok mereka Itu zolim Hati-hati dengan doa mereka yang jelek Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi Lalu dah hijab. بَيْنَ Karena antara diri mereka dengan Allah Itu tidak ada hijab hijab. Karena doa orang yang dizolimi Antara dia dengan Allah Tidak ada penghalang Artinya doanya itu terkabul Mudah terkabul Afrojaw Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Namun doa yang terkabul di sini Kalau kita katakan doa orang yang terzolimi Terkabul tetap Terkabulnya itu ada tiga bentuk Terkabulnya doa dari orang yang terzolimi Itu ada tiga bentuk sebagaimana dilihat dalam hadis yang lain Ya sebagaimana dilihat dalam hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya dari sanad Abu Sa'id Al-Khudri marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi muslimin yad'u bi da'watin ismun wala qati'atu rahimin tidakkah seorang muslim itu berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak maksud untuk memutus hubungan silaturahim" ila atakhallaq biha ihda Melainkan Allah akan wujudkan doanya tadi dalam tiga bentuk. Ima ayyu ajila Allahu da'wa entah Allah segerakan terkabulnya doanya. Yang pertama berarti doanya segera terkabul. Jadi kalau dia doakan tadi orang yang terzalimi tadi berdoa, maka doa tadi bisa langsung terkabul. Wa imma ayyad dafira lahu akhirah atau yang kedua bentuknya Allah akan jadi jadikan simpanan doa ini untuk akhirat yang ketiga wa imma ayyasri anhu minas su mislahah atau yang ketiga Allah akan palingkan dari kejelekan yang semisal Allah akan palingkan dari kejelekan yang semisal setiap orang yang berdoa tiga kemungkinan seperti tadi yang pertama tadi apa? Disegerakan langsung Yang kedua Jadi simpanan di akhirat Yang ketiga, Allah palingkan dari Kejelekan yang semisal Kalau dia minta motor, motor itu jelek bagi dirinya Maka Allah ganti dengan yang lebih baik Dia hilangkan, Allah hilangkan Kejelekan tadi Nah ketika para sahabat Mendengar Nabi SAW Katakan, oh doa seperti itu, maka mereka katakan, izan maksir, kalau gitu kami akan terus memperbanyak doa Maka Nabi Alaihi Wasallam katakan, Allahuaksar Allah akan terus memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian Maka doa orang yang terzalimi, ada tiga kemungkinan tadi juga untuk terkabul Entah dikabulkan langsung, entah itu jadi simpanan di akhirat Entah itu dipalingkan dari kejelekan yang semisah Nah masih ada satu hadis lagi dalam bab ini Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan pekan depan. Baik, ada satu pertanyaan sebelum saya tutup. Apa yang sebagian lembaga filantropi ini itu apa cenderung untuk memproduktikan uh, zakat Seperti itu gimana menurut jawaban saya? Intinya perlu ada dakwah dulu, tidak kan dulu supaya masyarakat sadar bayar zakat dan ida ini harus ada dulu terangkan. Lalu ya dimotivasi untuk bayar. Kemudian yang kedua ada peran serta pemerintah. Kalau di Kerajaan Saudi Arabia pemerintah itu terperan serta. Artinya pemerintah yang dorong untuk setiap orang untuk bayar zakat. Kemudian yang ketiga zakat ini jangan dijadikan penghasilan untuk badan-badan amil zakat. Karena sebagiannya buat oh kita buat badan zakat saja untuk penghasilan. Orang bayar 8 juta, dia kan bilang bagi jadi 8. Ya, dia salurkan bagi jadi 8. Jadi 8 juta badan amil zakat sudah dapat sepertiga delapan, sudah dapat 1 juta. Coba bayangkan kalau 100 orang yang bayar zakat. Ya, dapat berapa? 100 juta nantinya. 100 juta untuk badan amil zakat. Ya, 100 juta untuk badan amil zakat. Padahal dari sisi dia dikatakan amil pun enggak tepat. Ya dikatakan amil tidak tepat amil itu harus memenuhi dua syarat, harus kerja. Yang kedua ada penunjukan langsung dari pemerintah sehingga punya otoritas dengan paksaan bisa narik zakat. Dari negeri kita tidak ada badan amil zakat yang sifatnya bisa maksa orang untuk bayar zakat. Ya maka tolong ini tidak dijadikan profesi. Jadi murni kalau ada yang ingin nyalurkan nyalurkan. Ya, Dia ingin nyalurkan, nyalurkan Seperti talang air ya Cuma ngalurkan saja Tidak dia ambil sebagian dari situ Kalau badannya itu milik pemerintah Barulah nanti Ada bagian dari Ambil Zakat tadi Namun asalnya yang ada saat ini alam, Kami belum tahu yang sudah Masuk kriteria tersebut Jadi dengan ilmu Ya, didakwa itu orang-orangnya pemerintah turut serta, Baru yang ketiga, berin ambil zakat mohon tidak dijadikan lahan untuk cari keuntungan individu. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita kan juga punya pajak. Maka itu juga... Pajak berbeda dengan zakat pajak itu kewajiban tersendiri walaupun mungkin sifatnya paksaan zakat tersendiri ketentuannya pun berbeda pajak itu tidak melihat kaya atau miskin orang miskin pun bisa bayar pajak namun kalau zakat memperhatikan mana yang mampu mana yang memenuhi nisab mana yang memenuhi haul itu baru dikenakan zakat jadi berbeda jadi kalau sudah bayar pajak bayar zakat lagi sendiri tidak bisa karena bayar zakat tadi eh karena bayar pajak pajak tadi zakatnya jadi teruna sih tidak berbeda kewajibannya tersendiri yang penting dia punya ekor ekor atau keyakinannya pemantapannya tidak mesti dengan ucapan kalau untuk orang seperti itu bisa lewat tulisan bisa ketika ditanya ya, dia punya jawaban seperti itu Pala ini yang bisa kami kaji untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.